Kamu sangat mencintai Kamu berjalan bersamanya Selama kamu denganku Begitu rumitnya dunia hanya karena sebuah I'll cook them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 Berapa outfit 3 second yang dipakai Hanin di video cover ini? Nah, buat kalian mesti nonton Sampai habis Terus, buat kalian yang mau ikutan Ada syarat dan ketentuannya Pertama, follow Instagram At It's 3 Second Dan At It's 3 Second Girls Yang kedua, jawab dalam pertanyaan dengan komen Di postingan At It's 3 Second Girls Foto Hanin tanggal 27 September 2017 Yang ketiga, sertakan hashtag 3SCOQuestHanin Terus